...Lagu Terasik 2017. Goyang sama-sama lagi. Oh. Yang suka sama lagu ini. Yang di belakang semuanya. Asik. Dibasong... ...setimen abisul ini. Oh yeah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 Yeah. yeah. Indonesia, selamat datang. RML Candi Sidorjo, selamat datang.